apakah saya mahrum dengan adik kandung nenek mahrum itu sama dengan bibi, kalau bibi kan adik kandung ibu, ya kan kalau ini adik kandung nenek sama dengan bibi ibu